Mitra bisnis, maskapai Lion Air memutuskan untuk keluar dari keanggotaannya di Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional atau INAKA karena menilai sudah tidak cocok lagi dengan asosiasi. April lalu, Lion Air tidak bersedia mengikuti ketetapan asosiasi untuk menaikkan tarif tiket pesawat. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 5 DPR, Yudi Widiana. Pak Yudi, bagaimana komentar Bapak melihat masalah ini, Pak? Ya kalau saya melihat untuk urusan tarif itu eh, Sudah semestinya Menteri Perhubungan justru yang Melakukan revisi Atau pengkajian ulang terhadap Batas bawah yang tidak diatur Dalam undang-undang. Undang-undang hanya Menetapkan dalam batas atas Batas bawah yang 40% ini Jelas membuat penurunan Atensi masyarakat untuk menggunakan Pesawat udara Dan sementara maskapai masih mampu Sebenarnya untuk Bersaing di harga di bawah 40% batas bawah itu. Dan itu tidak ada dalam ketentuan undang-undang. Dan inaka dalam hal ini yang mengikuti arahan seperti itu mungkin ya. Jadi saya kira itu bisa dipicarakan lah. Jangan sampai harapan kami dari DPR. Ya tentunya jangan sampai dengan kebijakan yang ada ini. Ada persaingannya adalah jadi persaingan yang bisa membunuh maskapai yang ada di Indonesia yang lainnya itu yang tidak kita inginkan. Ya saya kira keinginan untuk berserikat ataupun tidak berserikat dalam sebuah organisasi kan itu dilindungi oleh undang-undang dasar ya. Jadi termasuk dalam hal ini dalam konteks bisnis Lion Air punya apa namanya sikap-sikap yang berlainan dengan maskapai lain ya Bisa dan patut dihormati. Nah, hanya saja kan kita sangat punya kepentingan bahwa maskapai-maskapai maskapai kita ini harus kuat menghadapi era apa namanya sky open ya, polusi dan juga uh, menghadapi persaingan tingkat global di dunia penerbangan. Uh, kekompakan itu sangat penting dari maskapai-maskapai maskapai kita. Nah berkaitan dengan ketidakcocokan, hmm. alangkah baiknya sebaiknya ada komunikasi komunikasi dulu lah dengan para pengurus lain dan juga apa masalahnya kalau bisa di, kita berharap sih didudukan dengan semangat musyawarah ya walaupun kita paham bahwa secara strategi bisnis mungkin Lion Air punya sumber daya untuk melangkah sendirian gitu ya namun demikian jangan sampai langkah Maskapai Lion Air dengan master plan yang mereka miliki itu berdampak tidak baik bagi dunia penerbangan di Indonesia pada umumnya. Karena Sky Open Policy ini sangat full uh, persaingan, memang butuh efisiensi. Nah, dalam konteks itulah uh, saya berharap juga Inaka membuka komunikasi yang uh, baik juga dengan Lion Air. Ya, apa keluhan-keluhannya dan Lion Air juga harus mau komunikasi. Memang... Uh, saya melihat bahwa kekurang apa namanya responan itu sudah ada gejala-gejalanya gitu, kekurang harmonisan tanda kutip itu sudah ada gejala di uh, 2-3 bulan yang lalu. Tapi saya sangat berharap jangan sampai berdampak pada dunia penerbangan yang uh, tidak kondusif ke depan. Sebenarnya sudah bagaimana sih Pak industri penerbangan di Indonesia sekarang ini? Ya industri penerbangan Indonesia sedang menggeliat, sedang bergairah. Apalagi di masa mudik kemarin juga uh, paling tinggi ya. Uh, kenaikannya hampir 8 persen masyarakat yang mudik melalui jasa penerbangan. Dan ke depan juga memang kita dorong untuk bandara-bandara uh, baru di IPA untuk ...antisipasi hal ini sehingga itu membuka peluang yang luar biasa. Tapi peluang yang luar biasa ke depan itu jangan sampai uh, maskapai yang secara biaya pas-pasan jadi ambruk ya... Nah ini persaingan bebas ini yang uh, kita tidak harapkan karena uh, jujur saja bahwa kita, masyarakat kita masih sangat membutuhkan maskapai-maskapai maskapai untuk uh, menjadi fasilitator uh, mereka dalam menjalankan aktivitas kehidupannya utamanya aktivitas bisnis yang memacu pertumbuhan ekonomi terutama daerah-daerah terkumpul ya, Jadi saya meminta pemerintah untuk juga turut memperhatikan bertanggung jawab Jangan sampai dunia penerbangan kita dilepas seperti pasar bebas. Kecenderungan saat ini uh, akan terjadi seperti itu. Dengan PNR keluar dari Naka misalnya, uh, ada indikasi-indikasi ke arah sana dan itu sangat-sangat kurang kita harapkan. ya. Kalau efek dari ini memunculkan persaingan yang terlalu bebas. Demikian Wakil Ketua Komisi 5 DPR Yudi Widiana, saya Kori Lumenta.